Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 9 Mei 2019, dibacakan Ardian Shah. Kejati Aceh tahan empat tersangka kasus dugaan korupsi jalan dua jalur di Agara. Terungkap motif pembantaian istri dan dua anak di Aceh Utara. Tersangka pembunuh istri dan anak di Aceh Utara dijerat 3 undang-undang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa anda dengar di Radio City 94,4 FM Moksumawe, Radio Loser 94,6 FM Ajitenggara, dan Radio Omanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Garlun Kejaksaan Tinggi Aceh menerima 4 tersangka bersama barang bukti kasus dugaan korupsi pembangunan jalan 2 jalur Aceh Tenggara tahun 2011-2012. Berkas itu merupakan limpahan dari Polda Aceh atas perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana pembangunan jalan 2 jalur Kutacane Batas Sumatera Utara Kabupaten Aceh Tenggara. Humas Kejati Aceh Munawar mengatakan berkas limpahan dari Polda Aceh atas perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana pembangunan jalan dua jalur Kuta Cane Batas Sumut lanjutan 1, lanjutan 2, dan lanjutan 3 bersumber dari dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID, dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah, DPPID, dan APBA Anggaran 2011 hingga 2012 pembangunan dua jalur Kutacane Batas Sumut Aceh Tenggara lanjutan dengan nilai kontrak 19 miliar 540 juta826.000 yang bersumber dari dana DpiD dan dikerjakan oleh PT Gaottama leopropita dengan direkturnya irca ada empat orang tersangka yang diamankan yaitu direktur PT Gayotama leopropita IR, CA, Direktur PT Multibangun Cipta Persada, M, Direktur PT Jiban Aman Sentosa ST, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SM. Para tersangka didampingi pengacara dan kini telah ditahan di Kejati Aceh guna proses hukum lanjutan. Sudarlun penyidik Satreskrim Polres Loksemawe akhirnya membeberkan motif sehingga terjadinya kasus pembunuhan yang menimpa seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya di desa Ule Madun, Kecamatan Muara Batu, Aceutara. Ternyata motifnya adalah latar belakang ekonomi. Kasatreskrim AKP Indra Teher Lambang menyebut, Sesuai hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya diduga kuat kalau pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dikuatkan kalau tersangka terlebih dahulu menghilangkan semua fotonya yang ada di rumah tersebut. Begitu juga foto-foto di akun Facebook. Sedangkan rencana pembunuhan ini bisa terjadi sebut AKP Indra dikarenakan upaya tersangka yang ingin mendapatkan hak atas harta gonogini Harta tersebut merupakan milik suami pertama korban yang sudah meninggal dunia sebelumnya. Darulun penyidik Satreskrim Polres Loks kini terus mendalami kasus pembunuhan yang menimpa seorang ibu rumah tangga dan kedua anaknya di desa Ule Madun, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Untuk sementara ini penyidik pun membidik tersangka dengan tiga undang-undang sekaligus. Pasal 340 JU 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 45 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kapolres Loksema KBP Ari Lasta Irawan melalui kasat reskrim AKP Indrati Herlambang barusan menyebutkan tersangka dicerat dengan pasal 340 CO338 KUHP tentang pembunuhan perencana dan pembunuhan karena diduga telah melakukan perencanaan lebih awal untuk melakukan pembunuhan tersebut. Jadi tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sudarlun Bupati bener Meriah, Tengku H. Sarkawi mengusulkan pembangunan jalan tembus Samarkilang Aceh Timur dan pembangunan jembatan Taju Enang-Enang. Bupati Sarkawi mengatakan disebutkan pemerintahan saat ini sedang menuntaskan pembangunan ke Samarkilang. Langkah berikutnya adalah menghubungkan Samarkilang ke Aceh Timur dengan jarak 48 km. Selain itu Bupati Sarkawi juga kembali mengusulkan pembangunan jembatan Taju Enang-Enang. Wacana ini sudah pernah mencuat pada saat kepemimpinan Gubernur Irwan Yusuf periode 2007-2012. Menurut Bupati Sarkawi jalur Taju Enang-Enang yang ada sekarang merupakan jalur lama yang penuh kelo. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Aceh. Garlun sungguh malang nasib yang dialami Khairul Anwar, 25 tahun warga Garut, Jawa Barat ini. Ia ditipu dengan iming-iming mendapat pekerjaan di Aceh hingga akhirnya kondisi mental dan jiwanya terganggu. Kepala Dinas Sosial Aceh Dr. Andes al MM melalui Kasih Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Rohaya Hanum menceritakan bahwa Khairul Huda datang ke Aceh beberapa bulan lalu karena agen pekerja menjanjikan dirinya akan mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Namun saat tiba di Aceh, ia mendapati dirinya sudah ditipu. Karena tidak ada kejelasan nasib di Aceh hingga dirinya terlantar dan akhirnya mengalami gangguan mental. Menurut pengakuannya Khoyrul, ia ke Aceh dibohongi oleh agen penyedia jasa pekerjaan dengan iming-iming mendapat pekerjaan yang layak. Namun ia ditinggalkan begitu saja sehingga membuat mentalnya terganggu dan terlantar. Kata Rohaya saat masyarakat mengambil dan menyerahkan Khoyrul kepada Sarpol PP yang kemudian diantarkan ke rumah sakit jiwa Aceh. Sudarlun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memeriksa Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf sebagai saksi untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM di Aceh. Pemeriksaan difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 8 Mei 2019. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tidak menyebut kasus mana yang dijadikan dasar pemeriksaan Irwandi. Namun dalam salinan penetapan yang diperoleh KPK, pemeriksaan ini diduga terkait peristiwa Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dan wilayah sekitarnya periode 2001-2004. Ahmad berkata Irwandi diperiksa sebagai petinggi gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Gubernur. Menurut Ahmad, dalam pemeriksaan itu Irwandi banyak menjelaskan sejumlah hal terkait peristiwa dan aktor yang berperan selama era konflik GAM dan TNI. Juru bicara KPK Pebri Diansyah menyatakan KPK memfasilitasi hal tersebut berdasarkan penetapan dari pengadilan Tipikor pada pengadilan tinggi DKI Jakarta tertanggal 7 Mei 2019. Garlun Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasan Hayasin dituntut 7 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara suap perizinan proyek Mekarta. Tuntutan dibacakan tim jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Rabu 8 Mei 2019, memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nening Hasana Yasin pidana penjara 7 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dan denda 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman 4 bulan penjara. Selain itu, kata Yadin, terdakwa juga dituntut agar hak politiknya dicabut 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara. Beberapa pertimbangan meringankan jaksa sehingga menjatuhkan tuntutan hukuman kepada terdakwa antara lain dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya berlaku sopan dan mengembalikan uang kepada negara.